terbisnis pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mencapai 5 setengah sampaiam persen tapi ekonomi Faal Basri menganggap proyeksi itu terlalu konservatif karena seharusnya pertumbuhan bisa lebih tinggi lagi yaitu antara 5 setengah sampaiam setengah persen Nah untuk membahas hal ini bersama saya sudah ada ekonomi Faal Basrial Apa syarat agar target pertumbuhan itu bisa tercapai pertama adalah industri manufaktur bisa tumbuh limasen bukan angka yang terlalu tinggi Gan Mengingat טריבולן קמפת טאון ללו, דאטה טרהיר ים פאבליש, איתו סודן פת צטנגה, Jadi, trennya sudah naik. שי, טריבולן קמפת פת צטנגה, דואר ריבו, סופרו אותי דביסה דימה, גיטויה, כמודיאן, סקטור פרדגן, הוטלן, רסטורן, טאון ללו, איתו טומבוניה, הניה סאטו קומה Karena apa? Karena ekspor-impor kita negatif. Sekarang, kondisi ekonomi dunia membaik, במבאי, ekspor dunia akan naik dari minus 1 persen menjadi paling tidak positif dua setengah persen sehingga akan bendongkrak ekspor dan impor kita juga dan otomatis sektor pedagangannya juga akan naik pesat sekali dibandingkan tahun lalu kemudian yang ketiga sektor keuangan dan e, sektor keuangan diperkirakan akan mengalami ekspansi yang cukup baik walaupun tidak setinggi 2008 begitu ya Nah, kalau tiga ini ditambah sektor konstruksi sudah hampir pasti maka potensi kita untuk tumbuh sampai enam setengah persen cukup terbuka Nah dilihat dari segi ini kalau pemerintah masih lima setengah sampai enam masih agak konservatif itu tidak berarti tidak ada habatannya e, hambatan tetap ada hambatan pertama itu terkait dengan inflasi. secara langsung sih tidak banyak pengaruhnya terhadap apa inflasi nanti lebih pada nilai tukar dan suku bunga gitu ya pengaruh juga ke kredit Kenapa kredit per GDP kita kan hanya tiga pulan persen tidak banyak pengaruhnya juga faktornya cuma itu Mas optimisme lain adalah dari masuknya modelmodel -model asing ya kalau kita lihat jangka pendek naik terus jangka panjang eh, penaman modal asing langsung Juga menunjukkan tren yang membaik dibantu pula oleh kondisi yang tidak kondusif di Thailand dan di Malaysia. Jadi tanpa diundang pun mereka datang makin banyak ke Indonesia. Sehingga mudah-mudahan foreign direct investment atau penemuan berdasarkan langsung. Tahun ini juga akan memberikan sumbangsi yang cukup besar bagi pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Nah kalau investasi marah. Kan pertumbuhannya juga bisa lebih tinggi. Ini adalah momentum terbaik yang pernah kita alami sejak krisis 1998. Momentum terbentuk yang disumbangkan dari hampir semua penjuru. Atau hampir semua faktor. Faktor politik, faktor ekonomi, faktor regional, faktor global gitu. Itu semuanya kondusif. Dan itu kan sudah diakui terbukti dari... Apa... peringkat kita yang telah dinaikkan oleh standard andpur dari double B menjadi double B kemudian oleh Fitch juga serta oleh mudis jadi tiga perusahaan apa, lembaga pemeringkat internasional telah mengupgrade kita dengan outlook positif demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.